Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak atas nama Allah dan tidak ada yang berhak atas nama Rasul-Nya kecuali Dia dan tidak ada yang berhak atas nama-Nya kecuali Dia. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak atas Wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin makhtalafan laylu wa nnahar Wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Habibina wa Mawlana Muhammadin wa ala al muhajirina wal ansar Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwa Allah Wa tazawadu fa inna taqwa Inna akramakum inda Allahi atqaakum Fattakul Allah, mastatagum. Walakad dikeluarkan Taala dalam Quran Al Karam, A'udz Billahi min al Shaitan Ya ayuhal Ladin, Amanu Takkul Allah, hakatukatih, walatamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum biman yahrumu 'ala an-nar biman tahrumu 'alayhi an-nar ala kulli qaribin hayyin sahl dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhiya berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian? Aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka, atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka. Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat Qori bin Hayyanin Sahlin hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala Alakulli hayyinin layyinin karibin sahlin Orang yang memiliki empat sifat Yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat karibin, dan sifat sahlin Sadaqah Rasulullah SAW Jamaah yang dirahmati Allah Ada empat sifat yang kita bisa ambil Di dalam beberapa hadis tadi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 Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayin ini adalah surat Al-Furqan ayat 63. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wagabahul Rahman, wagabahul Rahmanil Ladin yamshun ala al-Ard huna. Waida qatubhumul Jahiluna, kaulu salama. Surat Allah Al-Azim. ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah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 Khalaqal insana min alaq ini tentang kerendahan makhluk. Atau ikra wa rabbukal Allah yang maha mulia allazi 'allama bil qalam yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia allamal insana ma lam ya'lam mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul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 ucapan yang lemah lembut dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya begitu ayahnya marah marah kepada Ibrahim bahkan mengancam akan merajam Ibrahim apa kata Ibrahim kalasalamun alaih saas tawfirolaqarobbi innahuka nabi hafiya kata Ibrahim salam tidak nah, apa apa wahai ayah aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku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 para wa ahlihi washabih ajmain Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu la yaskharquqawmun min qawmin asa ayyakunu khairam minhum wa la nisa um min nisa' asa ayyakunna khairam minhun Janganlah kalian saling mencela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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا وللمسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم من فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم منصر الإسلام والمسلمين Allahumman suri'l-Muslimin fi' Falishtin Allahumman suri'l-Muslimin fi' Suriyya Allahumman suri'l-Muslimin fi'l-Iraq Allahumman suri'l-Muslimin al-Mustad'afin al-Mazloumina fi' Raheena Allahumman suri'l-Dawatana ya Allah Allahumman ya Allah اللهم اشفي صدور المسلمين يا الله اللهم اجعل بلدنا هذا اندونسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا, بلداً آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق Rabbana hablana min azwajina wa dzuriyatina kurnaayun wajjalna limatakin imama Ya Allah Ya Rhamanul Rahimin Ampunkanlah dosa-dosa kami Ya Allah Maafkanlah kesalahan kami Ya Allah Ya Rhamanul Rahimin Anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia Berilah petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami Dan bimbinglah ulama-ulama kami Berilah hidayahmu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia Dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya Berikanlah kepada kami, keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami Dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia Saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Iraq, di Myanmar